Assalamualaikum Saudara Berita Malam Medisi hari ini Rabu 2 November 2016 dibacakan Ardian Syah Bos investasi bodong ditahan Nis Komunikasi bendera PA dibakar di halaman kantor Demo 4 November Pemprov DKI tegaskan sekolah dan kantor berjalan seperti biasa Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang padu rangkum tim Newsroom SRMB FM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 Uderlun Nova Amastura, bos investasi bodong yang baru-baru ini mencuat, akhirnya ditahan di Mapolda Aceh. Penahanan ini bersifat sementara menunggu perimpahan kasus yang akan dilakukan penyidik kepada Jaksa. Amatan Serambi Nova datang ke Mapolda Aceh pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ia ikut didampingi empat orang tim pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Di Polda, Nova dan tim pengacara langsung dipasilitasi tim Subdit 3 di Rescrimum untuk proses selanjutnya. Di reskrim Mumpolda Aceh, Kombes Polisi Agus Sadono melalui Kasubdit 3 Kompol Anwar mengatakan Nova ditahan berdasarkan dua laporan polisi yang telah dikirim. Untuk sementara Nova disangkakan dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nova Mastura adalah pelaku bisnis investasi bodong dengan jumlah uang yang masuk ke rekening sebesar 18 miliar rupiah. Saat ini sejumlah nasabah yang merasa dirugikan akibat bisnis tersebut menuntut Nova untuk mengembalikan uang yang pernah mereka tanam sebagai modal. Darlun bendera Partai Aceh dibakar di halaman kantor Partai Aceh di Kecamatan Kembang Tanjung Pidi hari ini pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya bendera Partai Nasional Aceh dan Balihu calon gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan calon wakil gubernur Aceh Nova Irian Syah dirusak di posko pemenangan Irwandi Yusuf. Ekses kejadian ini masa PNA membakar dan merusak bendera Partai Aceh. Tidak adanya bentrok fisik saat pengerusakan bendera Partai Aceh. Ketua PA Kembang Tanjung Said Rizal Fahlepi mengatakan pihaknya tidak bisa menerima tindakan masa PNA yang membakar bendera Partai Aceh di halaman kantor. PNA diharap jangan menuduh masa Partai Aceh yang merusak bendera PNA dan balihu calon gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sementara itu, PJ Ketua DPP PNAPD, Tamrin Ananda, mengatakan pengrusakan yang dilakukan terhadap bendera Partai Aceh hanya terjadi miskomunikasi yang dipasilitasi Panwas Cam Kembang Tanjung. Masalah tersebut telah dimediasi Kapol Respidia KBPM Ali Khaddafi. Sudah luncuitan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Sihab yang menyerukan agar sekolah dan kantor diliburkan pada 4 November, Supaya pelajar dan pegawai ikut berdemonstrasi banyak mendapatkan penolakan. Kepada wartawan di Polda Metro Jaya, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono menegaskan bahwa sekolah dan kantor akan tetap buka seperti biasa. Bahkan Soni juga melarang pegawai negeri sipil untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Namun ada juga sekolah yang telah memutuskan untuk libur pada 4 November nanti. Terlebih karena alasan keamanan, bukan agar anak didik mereka ikut berdemonstrasi. Sebelumnya salah seorang pimpinan Pron Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis mengatakan pihaknya berkomitmen bahwa unjuk rasa akan berjalan tertib tetapi tidak bisa menjamin selamat tuntutan mereka tidak dilaksanakan Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM, FM. Zudharun sekelompok orang di Rawabelong, Jakarta Barat menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama yang saat itu sedang Blusukan di Jalan Ayub. Tidak hanya menolak, mereka juga sempat berusaha mengejar Ahok, Sapaan Basuki. Peristiwa ini terjadi saat Ahok sedang melewati sebuah pasar di kawasan tersebut. Tiba-tiba sekelompok orang berteriak menolak kedatangan Ahok. Selain orang yang berteriak tersebut, ada pula yang membawa spanduk bertuliskan kata-kata kasar untuk Ahok. Sekelompok orang yang mengaku warga setempat itu langsung dihalau oleh polisi yang berjaga. Ahok kemudian langsung bergegas melanjutkan perjalanan-perjalanan. Namun sekelompok orang itu berupaya mengejar. Beruntung ada petugas kepolisian yang berjaga. Sudarlun sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana yang diduga dilakukan Rurik Juting terhadap dua warga Indonesia yaitu Sumarty dan Seneng Mujiasih di Hongkong menunjukkan rekaman video bagaimana terdakwa dengan riang membeli dan mempersiapkan alat-alat pembunuhan beberapa hari sebelumnya. Dilaporkan oleh wartawan di Hongkong Valentina Jaslim dari ruang sidang bahwa terdakwa Juting tampak gugup saat rekaman diputar. Ia menggigiti kuku dan pena yang dipegangnya Untuk kemudian memanggil salah seorang staf pembela Juting berbisik-bisik sambil menunjuk monitor dengan muka serius Dalam rekaman mantan bangkir berkewarganegaraan Inggris ini Lantas berbicara bagaimana dia ingin menyiksa bahkan membunuh perempuan tersebut Pengadilan akan dilanjutkan dalam beberapa hari ini Antara lain untuk menentukan apakah Juting cukup waras atau tidak Untuk mempertanggungjawabkan pembunuhan atas Sumarty Ningsi dan Seneng Mujiasi Dalun praih empat medali emas Olimpiade, Louis Smith diganjar larangan berpartisipasi dalam senam Oleh asosiasi senam Inggris terkait video yang memperlihatkan ia mengece Islam Dalam video tersebut yang direkam oleh Smith sendiri namun bocor ke media Ia terlihat tertawa ketika mantan pesenam Luke Kersen meniru cara salat. Praih medali perak cabang senam untuk nomor palang berkuda di Olimpiade Rio 2016 ini Belakangan menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan yang tidak berakal Adapun pun Carson mendapat peringatan dengan masa berlaku dua tahun walau masih tetap diizinkan untuk melatih. Smith merupakan pesenam paling terkenal di Inggris dan meraih juara dalam siaran lomba dansa BBC Strictly Come Dancing pada tahun 2012. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permeskian, Berita Malam, Medisi Rabu 2 November 2016.